Wa asyadu an la ilaha illallah wahtahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd Dari dalil yang pertama tentang keutamaan tauhid bab yang kedua ini dapat dapat diambil kesimpulan bahwa tauhid orang yang melaksanakan tauhid dengan baik akan mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk baik di dunia maupun di akhirat adapun kadar keamanan dan hidayah yang didapatkan oleh ahlu tawhid seorang muslim dan muslimah adalah sebesar kebersihan seseorang dari kesyirikan. Maka dari itu barang siapa yang ingin mendapatkan keamanan dengan sempurna, ingin mendapatkan hidayah dengan sempurna, baik di dunia maupun di akhirat, maka sempurnakanlah tauhid. Ya. Demikian pula jika ada kekurangan dalam masalah keamanan dan kekurangan dalam masalah hidayah yang dia dapatkan pada dirinya maka segeralah dia memperbaiki tauhidnya. Kemudian yang kedua keutamaan tauhid bagi pelakunya adalah disebutkan dalam hadis Abu Da'ibnul Sa'mit yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. عن عباده ابن صامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاه إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق adkhalahu Allahu al-jannah ala ma kana min al Akhrajah hadis ini dikeluarkan oleh dua imam yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Umbahdah Ibn Samit radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man syahida an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Barang siapa yang bersaksi Tidak ada sembahan yang berhak disembah Kecuali Allah semata Tidak ada sekutu baginya Kata wahdahu Adalah penekasan Bagi ilallah Dan kata La syarikalah Adalah penekasan bagi La ilaha dalam la ilah ilallah terdapat dua rukun nafi dan ispat, nafi peniadaan dan ispat penetapan. Maka wahdahu adalah penegasan dari pen, rukun penetapan dan la syarikalah adalah penegasan dari rukun peniadaan yang terkandung dalam la ilah ilallah penetapan, terkandung dalam ilallah dan peniadaan. Ditunjukkan pada La ilaha Namun tentunya digabungkan dengan Pasangannya dalam kalimat La ilaha ilallah Tersebut masing-masing Keduanya Wa anna muhammad abduhu wa rasuluh Dan bahwa anna muhammad adalah hambanya Dan rasulnya Wa anna isa Abdullahi wa rasuluhu Dan bahwa isa adalah hamba Allah Dan rasulnya Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam dan kalimatnya Allah limpahkan kepada Maryam. Warohm minhu dan roh Nabi Isa alaihissalam adalah dari Allah maksudnya di sini adalah salah satu ciptaan Allah. Waljanatahakun dan surga adalah benar adanya. Wanarahakun dan neraka juga demikian. Adakah Allahul Jannah Taala maka namal amal niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam syurga sesuai dengan amalannya. Ini cara menerjemahkan yang kedua, eh yang pertama, yang cara menerjemahkan yang kedua, walaupun bagaimanapun kekurangan amalannya. Ada dua cara menerjemahkan Yang pertama adalah sesuai dengan tingkatan amalannya Dan cara menerjemahkan yang kedua adalah Meskipun bagaimanapun juga kekurangan amalannya Walaupun bagaimanapun juga kekurangan amalannya hadis ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim. Kalau kita perhatikan dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan tentang keutamaan tauhid bagi pelakunya. Kemuliaan tauhid dan bahwa barang siapa yang mengakui dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya dan mengabarkan tentang syahadatain. Jadi itulah namanya bersaksi. Mengakui, meyakini dalam hati, mengucapkan dan mengabarkan. Barang siapa yang mengakui dan meyakini dalam hatinya, mengucapkan dengan lisannya dan mengabarkan bah tentang dua kalimat syahadat A rivan makna mengetahui makna keduanya dan mengamalkan tuntutannya secara dahir maupun batin, kemudian menghindarkan diri dari ifroh melampaui batasan dalam syariat wetafriq dan mengurangi batasan dalam syariat terkait dengan hak dua nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Isa alaihissalam, yaitu dengan mengakui kerasulan keduanya dan juga di sisi yang lain mengakui Abu peribadatan penghambaan oleh keduanya kepada Allah Azza Wajalla, mengakui bahasanya keduanya adalah hamba Allah Azza Wajalla serta tidak meyakini bahwa keduanya memiliki kekhususan rububiyah artinya keduanya ini makhluk bukan al-khalik bukan sang pencipta yang memiliki kekhususan ar rububiyah al-huluyah dan al asma wa sifat orang yang seperti ini ditambah lagi dia meyakini surga dan neraka itu benar-benar adanya dan bahwasanya Surga dan neraka itu hak Artinya benar adanya Maka niscaya orang yang seperti ini Dicanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Atakhalahu Allahul jannah ta'ala Ma'akana minal amal Maka Allah janjikan Dimasukkan ke dalam surga Meskipun bagaimanapun Kekurangan amalannya Artinya Meskipun bagaimanapun dosanya Mengapa demikian? Karena dia mati di atas tawhid Meninggal di atas tawhid Meninggal di atas tawhid Kalau sudah meninggal di atas tawhid Pasti Walaupun banyak dosanya Pasti nanti hasil akhirnya Masuk ke dalam surga hasil akhirnya kalau dia kalau seorang berhasil mempertahankan kesahan tauhidnya, tidak melakukan syirik akbar atau yang semisalnya kekufuran akbar, kemunafikan akbar, maka orang yang seperti ini apa? Orang yang seperti ini walaupun bagaimanapun dosa-dosanya, sebanyak apapun dosa-dosanya akan akhirnya pada akhirnya nantinya masuk ke dalam surga. Kalaupun seandainya dalam proses Nah, terdapat hasil bahwa diputuskan dia ahlun nar itu sementara karena dia telah berhasil mempertahankan kesahihan tauhidnya sampai meninggal dunia. Itu kalau ditafsirkan alamaka minal amal meskipun bagaimanapun kekurangan amalannya. Artinya meskipun bagaimanapun dosanya, asal dia berhasil bertahankan statusnya sebagai seorang muslim yang sah, tauhidnya yang sah keislamannya, mati meninggal di atas itu maka kalaupun ha harus disiksa maka disiksa sementara di neraka dan nantinya masuk ke dalam surga pasti dia akan masuk ke dalam surga selamanya baik itulah keutamaan tauhid kemudian kalau diartikan alamakana amal amal adalah sesuai dengan tingkatan amalannya maksudnya Adakah Allahul Jannah Taala maka namin al amal. Allah akan masukkan ke dalam surga di mana tingkatan surganya alam maka namin al amal sesuai dengan tingkatan amalannya sewaktu di dunia. Begitu maksudnya. Tapi tentunya, ikhwani wa afdhilillah rahimani wa rahimakumullah tidak mungkin amal itu bisa bertingkat-tingkat kalau tidak ada dasarnya, kalau tidak ada pokoknya. Sesuatu yang mendasari sesuatu yang pokok. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Dengan demikian didapatkanlah keutamaan Tauhid bahwasanya Ahlu Tauhid dengan tafsiran Alamakana yang pertama tadi, meskipun bagaimanapun juga kekurangan amalannya itu menunjukkan, menunjukkan keutamaan Tauhid bahwasanya Ahlu Tauhid pasti akhirnya nanti akan masuk ke dalam surga, walaupun misalnya sempat masuk ke dalam neraka, karena dia telah berhasil mempertahankan Keimanan yang mempertahankan, mempertahankan tawhidnya sampai meninggal dunia. Ini berarti apa? Berarti sudah dia dapat tiket tersendiri pasti masuk surga. Tinggal nanti prosesnya apakah masuk neraka duluan atau tidak. Adapun kalau tafsiran yang kedua lamakan aminal amal dengan hadis tersebut tetap bahwa ini menunjukkan keutamaan tauhid. Mengapa demikian? Karena tingkatan surga sesuai dengan tingkatan amal dan tidak mungkin amal itu bisa bertingkat-tingkat kalau enggak ada dasarnya. Enggak ada sesuatu yang menyebabkan sah tauhid, sah iman seseorang. Karena kalau seseorang itu imannya sampai dihancurkan oleh kesyirikan akbar La ihbatun na'malukum na sungguh akan gugur sungguh benar-benar akan gugur seluruh amalanmu dalam ayat yang saya sampaikan tadi la in asyraqta la ihbatun na'malukum berarti harus ada sesuatu yang sangat mahal mendasar kunci kesahan dari tauhid seorang iman seorang baru setelah itu berpikir laba laba yaitu berpikir laba yang berikutnya maksudnya yaitu tingkatan amal, tingkatan amal, tingkatan amal. ini mempengaruhi tingkatan surga. tapi gak akan berarti amalan yang banyak itu kalau gak ada dasar yang menyebabkan kesahan atau tawhid seorang kesahan Islam seorang. jadi cara menerjemahkan dua-duanya itu sama-sama menunjukkan kedudukan, sama-sama eh, menunjukkan keutamaan tawhid ganjaran hmm, bagi orang yang melakukan tawhid. Kemudian hadis adwan yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim juga berkata penulis rahimallahu taala walauma fi hadis adwan dan keduanya meriwayatkan yaitu maksudnya al-Bukhari dan Muslim fi hadis dalam sebuah hadis adwan nama seorang sahabat fa inna innalllaha harama al-nari man qala la ilaha illallah yabda'i بذلك wa jalla Intinya semuanya Allah mengaramkan neraka bagi orang yang mengucapkan La ilaha illallah Yabdagi bidalika wajahullah La ilaha illallah Bagi yang mengucapkan La ilaha illallah Sampai situ ucapannya selesai Kemudian dijelaskan di sini apa, apa yang ada dalam hati siapa pengucapnya Yabdagi bidalika Mencari bid'ah lika dengan hal itu wajah Allah dengan ucapan la ilaha illallah dia bermaksud untuk bisa mendapatkan anugerah besar bisa melihat wajah Allah itu maksudnya mencari wajah Allah bisa melihat wajah Allah sebuah kenikmatan yang terbesar dalam surga sebagaimana disebutkan dalam dalil adalah melihat wajah Allah kenikmatan bernikmat nikmat di surga yang lainnya masih di bawah ini. Misalnya bernikmat-bernikmat dengan bidadari Misalnya bernikmat-bernikmat dengan menikmati apa buah-buahan sungai Dan seterusnya itu masih statusnya di bawah tingkatan e, Kenikmatan yang paling terbesar An-Nadharu melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala Nah orang yang mengucapkan La ilaha illallah Yaptaki bidhalika wajah Allah dengan itu dia mengharap dengan itu dia mencari wajah Allah maka orang yang seperti ini dia akan diharamkan neraka bagi dirinya diharamkan neraka artinya tidak diazab dengan azab neraka kalimat tidak diadab dengan adab neraka. Ini ada maksud penjelasannya. Sebelum itu saya sampaikan di sini bahawa itu juga petunjuk kepada keikhlasan pengucapnya. Dan bersih dari syirik. Serta mengamalkan syarat dahir dan batin. Tuntutan dari la ilaha llah itu maksudnya yap lagi bidalika wasallahu mencari wajah Allah maka berarti mengandung kalimat itu mengandung pengucapnya pengucap la ilaha llah ikhlas tidak syirik mengamalkan tuntutan la ilaha llah secara dada dan batin wamata dan dia meninggal dunia dalam keadaan itu. Adapun lebih lanjut, mari kita perinci ya, diantara uh, sebuah pembahasan itu taksiri mendasar dan sistematik ini membahas perincian. Karena banyak kali di dalam permasalahan-permasalahan yang dibahas dalam beragama Islam ini yang fihi tafsir. Di dalamnya terdapat perincian Semakin seorang itu banyak ilmunya Biasanya semakin Tidak mudah Menyamaratakan hukum Tidak mudah Mengeneralisasi Dia e, Berhati-hati Dan Pandai melihat Kondisi dan Kasus kalau begini kasusnya maka begini. Kalau begini maka begini. Kalau begini maka begini. Sebaliknya ciri khas orang yang awam maka semakin awam seorang hmm, potensial, lebih potensial untuk mudah menyamaratakan hukum, pukul rata hukumnya kafir misalnya, hukumnya dan seterusnya. Seperti itu. Dan banyak permasalahan-permasalahan di dalam beragama Islam ini yang ada perinciannya maka kita berhati-hati ya, untuk agar tidak kita ber, agar kita tidak berfatwa di atas ketidaktahuan di atas kejahilan di atas kebodohan Nah untuk masalah tahrimun tahrimunar pengharuman neraka ganjaran bagi pelaku Tauhid itu diharumkan neraka darinya Tahrimunar pengharuman neraka yang dijabatkan oleh alut tauhid itu uh, Anwa' bermacam-macam. Yang pertama tahrimun mutlak. Tahrim mutlak. Yang kedua Tahrim, yang kedua mutlakut tahrim, mutlakut tahrim. Apa maksudnya takfir eh, tahrim mutlak? Yaitu pengharuman neraka yang sempurna. Maksudnya sama sekali pelaku tauhid tidak masuk ke dalam neraka, walaupun sesaat pun tidak tersentuh sedikitpun api neraka siapakah jenis yang manakah, golongan yang manakah dari al alutauhid yang seperti ini, ada tiga kalau kita ingin dan insyaallah semua kita ingin Masuk ke dalam surga Tanpa sedikitpun disiksa dalam neraka Maka raihlah salah satu dari tiga kelompok ini Yang pertama muwahid ahlu tawhid Muwahid atau ahlu tawhid Yang meninggal tanpa bawa dosa Apa maksud tanpa bawa dosa Bukan berarti gak pernah berdosa sama sekali harus nggak pernah berdosa sama sekali, maksudnya kalau pernah berdosa sudah nggak masuk golongan yang pertama ini, nggak gitu maksudnya. Artinya dia akhiri hayatnya dengan bersih dari dosa, entah sudah bertobat, seperti itu. Pokoknya dia akhiri akhir hayatnya dengan bersih dari dosa, karena Innamal a'malu bil khowatim. Amalan itu ditentukan akhir hayatnya. jangan melihat masa lalu. Sehingga tenggelam di dalam kesedihan, tenggelam dalam frustrasi. Lihat sekarangnya bagaimana dan akhir hayatnya nantinya. Mengapa perlu melihat sekarangnya juga? Karena perbedaan hidup dan mati itu tipis. Belum sempat bernafas, sudah mati. Belum sempat berkedip, sudah mati. Maka, sudah yang sudah-sudah, sekarang tobat enggak? Sekarang baik enggak? Sekarang ucapan dan perbuatan kita diritai oleh Allah enggak? Itu. Karena bisa jadi habis ini meninggal dunia. Nah, seperti itu. Sehingga yang dilihat sekarang dan akhir hayat kita. Artinya kalau sekarang gagal lagi melakukan ketaatan ya. Ya. Nah, yang sudah-sudah segera tobat sekarang yang kedua gitu kemudian gagal lagi melakukan dosa lagi sekarang yang ketiga terus pokoknya yang dipikirkan sekarang ini bagaimana yang lalu sudah kalau salah ditobati kalau dapat nikmat disyukuri sekarang ini kalau dapat musibah disabari sudah itu tiga Kunci kebahagiaan seorang muslim. Ida betulia sobara. Wa ida u'dia syakara. Wa ida adnaba istighfara. Kalau mendapatkan cobaan, musibah, dia sabar. Kalau mendapatkan niat, ni'mat, dia bersyukur. Dan kalau apa? Kalau dia mendapat, kalau dia berdosa, dia istighfar bertawabat. Sudah selesai urusan sekarangnya bagaimana Sambil bukan hanya sekarang Akhir hayat kita bagaimana Maksudnya tetaplah istiqomah Dari sekarang sampai akhir hayat Karena belum tentu sekarang Berubah besok Masih istiqomah Boleh karena yang dilihat Sekarang dan Akhir hayatnya Yang otomatis Ini mengandung maksud sekarang dan sampai akhir hayat atau mungkin istilahnya saya ganti biar lebih mudahkan atau uh, biar tepat yaitu apa sekarang sampai akhir hayat yang penting itu sekarang sampai akhir hayat dah kemarin-kemarin sudah kemarin-kemarin sudah suatu so saya -so -so banyak sekali kemaksiatan dulu yang jimat uh, semar mesem semar mendem pelet uh, ini pelet itu pacaran sama si ini, pacaran sama itu menghamili si itu sama si ini, sudah yang kemarin-kemarin sudah, sekarang ini bagaimana sampai kita akhir hayat, seperti itu itu ruasnya rahmat Allah jadi walaupun banyak tumpukan dosa, akhir hayat dia taubati tapi jangan menunda-nunda karena taubat itu wajib segera bahkan kalau taubat itu ditunda maka dia wajib dua kali Taubat Taubat yang pertama adalah terkait dengan perbuatannya keperbuatan kemaksiatannya dan Taubat yang kedua adalah menunda Taubat Karena menunda Taubat itu juga berdosa perlu apa namanya e, dua Taubat maksudnya jadi kalau Sesungguhnya yang Menjadi patokan itu akhir hayatnya Jangan berarti kemudian kita Ah masih umur 25 Belum nikah apalagi Masih jauh lah 26, 27, 28 Game nya masih jauh 80 ya, Jangan seperti itu Begitu ngomong gitu belum selesai Mulutnya tertutup sudah dicabut nyawanya Nah ini Baik Kelompok yang kedua Seorang muwahid Muwahid itu nama lain dari Ahlul Tuhid meninggal masih membawa dosa. Artinya ada sebagian dosa yang belum dia taubati. Cuman dia meninggalnya masih sah keislamannya, enggak melakukan syirik akbar, enggak melakukan perkara yang batalkan keislamannya. Tapi dia masih punya dosa mungkin dosa dengan mungkin apa berdosa yang dia sembunyikan tetangganya tidak tahu. Nah, yang seperti ini tapi di akhirat dia diampuni dosanya oleh Allah. Terserah Allah. Inna Allahalaiyakfiru ayusharagabiyyuayakfiru madunadhalikalimayyasha. Dari ayat tersebut jelas sekali, bisa disimpulkan terserah Allah mau mengampuni dosa yang dibawa kesirikan Akbar. Nah, dosa mana yang dipilih oleh Allah untuk diampuni dari? Eh, dosa mana yang memang di dalam syariat ini memungkinkan termasuk dalam sesuatu yang bisa diampuni oleh Allah yang termasuk satu yang dipilih maksudnya oleh Allah untuk diampuni baik yang berikutnya seorang muwahid meninggal masih bawa dosa dan tidak diampuni oleh Allah tapi timbangan tauhid dan amal kebaikannya lebih berat dari timbangan dosa-dosanya yang pertama meninggal bersih dosa. Yang kedua, masih ada dosa yang enggak ditobati tapi Allah berkehendak mengampuni. Ini langsung masuk surga, enggak pakai neraka. Enggak masuk enggak pakai masuk neraka. Ini luasnya rahmat Allah ini. Allah sangat kasih sayang kepada hamba-Nya. Ada fasilitas yang seperti ini dalam syariat Islam. Kemudian yang ketiga, seorang alau meninggal dunia membawa dosa Masjian belum ditaubati di akhirat juga tidak diampuni oleh Allah tuh kan tapi ada fasilitas lagi menunjukkan luasnya rahmat Allah setelah ditauhid dan amalan solehnya dikumpulkan ditimbang lebih berat dari timbangan amal keburukan yaitu dosanya oleh karena itu yang sudah dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan amalan ketaatan Jangan terpengaruh dengan dosa yang masih Dia maniak dengannya Misalnya sebagian orang yang Masalah dermawan nomor satu Tapi sisi yang lain Gibahnya juga nomor satu Ngerasani tonggong Membicarakan aib tetangganya Tanpa ada alasan syar'i Sebagian sangat takut sekali gibah tapi sangat pelit sekali ketika di bahkan untuk sesuatu yang wajib mengeluarkan harta yang wajib mungkin mengeluarkan zakat mal sudah kaya tapi nggak pernah mengeluarkan zakat mal misalnya. Nah yang satu lagi dermawan tidak gipa tapi sholatnya bolong-bolong hmm. seperti ini. Maka yang sudah ketaatan yang sudah dimudahkan oleh Allah jaga terus. Jangan terpengaruh saya kan masih sholatnya bolong-bolong. Sekali aja enggak puasa Ramadan. Salah kalau kayak gitu. Sekali aja enggak ngaji, salah. Kalau ngaji saya banyak disalahkan nih. Sekali aja enggak ngaji enggak tahu. Kalau seandainya enggak tahu setiap alasan enggak tahu itu diterima oleh Allah. Logika sederhana saja Lebih baik enggak tahu sama sekali Kemudian syirik, bid'ah zina, merampok Kan enggak tahu hukumnya hmm? Lebih baik enggak tahu Kemudian dia masuk surga Gara-gara enggak -gara tahu Kalau seandainya setiap enggak tahu diterima oleh Allah Utur enggak tahu itu Maka tentu secara logika Lebih baik enggak tahu sama sekali Ajaran syariat Islam ini Enggak tahu kalau nyuri itu haram Enggak tahu kalau ngambil tangga itu haram Enggak tahu kalau apa namanya korupsi itu haram enggak tahu kalau kan enggak berdosa enggak tahu kalau setiap enggak tahu itu terima udurnya maka lebih baik enggak tahu daripada ngaji capek-capek ngaji tahu ini enggak bisa menghindari tahu masyarakat enggak bisa menghindari bolehkan itu ulama memilah ketidaktahuan yang seperti apa yang menjadi utuh jadi enggak setiap tidak tahu itu dimaafkan maksudnya tidak menjadi udur mungkin istilah yang pas kurang tahu saya apakah dimaafkan atau yang jelas apa menjadi udur kalau ada sebagian tidak tahu yang menjadi udur maka dari itu yang benar adalah tetap terus ngaji tetap terus mengamalkan ajaran agama Islam sambil mohon taufik kepada Allah dan khusnudan kepada Allah Nah, kemaksiatan yang mania itu insya Allah segera, sebentar lagi semakin paham apa agama Islam semakin dimudahkan oleh Allah untuk meninggalkannya khusus nutan seperti itu karena Allah sesuai dengan sangkaan hambanya, sangkaan hambanya kalau hambanya sudah berusaha bertakwa semaksimal kemampuan kemudian dia khusus nutan kepada Allah insya Allah dia akan mendapatkan sangkaan itu, insyaallah Allah akan membimbing saya, insyaallah Allah akan mudahkan jalan saya itu taubat. Kalau punya prinsip sudah angkat-angkat e, baju masih basah pula, lah selulup sekalian, nyelam sekalian, e, tenggelam sekalian dalam kemaksiatan ini salah prinsip yang seperti ini. Nah ini fungsinya barangkali siapa tahu. Kalau kelompok satu enggak bisa, kelompok dua, grade dua. Kalau grade dua enggak lolos, grade tiga. Yaitu timbangan tawhid dan amal solehnya ditimbang mengalahkan timbangan dosanya. Masuk surga loh tanpa sedikit pun peneraka. Apa enggak pingin? Begitu. Kalau sudah di sebagian orang muda sekali ringan tangan. Ada teman kosnya sakit, dia nunggu sampai enggak masuk kuliah misalnya. Itu yang seperti itu jika memang tidak sampai memudaratkan dirinya maka jaga amal soleh, barangkali itu yang berat timbangannya mengalahkan sekian dosa yang anda masih melakukannya dan sulit untuk meninggalkannya itu terus jaga ah gak enak ah jadi apa, bantu kepanitiaan Ramadan di masjid, Untung saya aja apa, sholat masih bolong polong atau kemudian puasa juga kadang iya kadang enggak nggak gitu. Eh siapa tahu dengan keikhlasan anda membawakan apa minuman untuk teman yang berbuka puasa Allah lebur dosa besar anda dosa anda bukankah ada hadis tentang seorang wanita yang bersina kemudian membawa minum memberi minum anjing kemudian dosanya pun hmm, terlebur dengan itu, masya Allah. Ini yang diminum anjing, nggak sholat, nggak zakat, nggak. Ini yang antum berimun dalam kewanitaan Ramadan adalah, masya Allah, orang-orang yang saleh ini, Bahkan para penuntut ilmu syari, bahkan seperti itu. Maka nah, dari itu, <tuh> terus tingkatkan. Ini semakin kita belajar tauhid, semakin cinta kepada Allah, semakin cinta terhadap ajaran Allah yaitu Tauhid. Yang kedua mutlakut tahrim yaitu pengharuman neraka yang enggak sempurna. Yang enggak sempurna yaitu dia bebas dari kekekalan di neraka. Diharamkan kekal di dalam neraka. Gitu. Namun dia sempat masuk ke dalam neraka, cuman sementara. Jadi yang diharamkan hanya Kekalan di neraka. Akhirnya nanti masuk surga gitu. Ini adalah seorang alut tauhid yang meninggal masih membawa dosa, tidak diampuni oleh Allah. Timbangan dosa-dosanya lebih berat dari timbangan tauhid dan kebaikannya. Nah, ini pun masih dapat keutamaan tauhid gitu loh. Masjid Tauhid masyaallah cuma 6 hari tapi hmm, seperti ini keutamaannya lo. Siapa tahu kan enggak ada yang tahu habis 6 hari terus meninggal dunia. Bekal terakhirnya adalah daurah kita pu tauhid 6 hari. Nah, kalau seorang kemudian setelah daurah meninggal dunia dia dalam keadaan masih ada dosa yang belum dia taubati dan ternyata tidak diampuni oleh ya Allah dan ternyata timbangannya kelak ya, lebih berat dari timbangan eh, timbang dosanya lebih berat daripada dari timbangan amal salehnya tauhid dan amal salehnya ya dia kalau ya dia masuk sementara di neraka tapi hasil akhirnya nanti kumpul sama teman-teman yang lain penduduk surga kekal selamanya di surga ini keberkahan ngaji tauhid Coba ada enggak jaminan kayak gitu kalau lulus fakultas ini S1, S2, S3 maka minimalnya akan selama dari kekalahan dari neraka enggak ada jaminan. Padahal sudah seperti itu enggak ada jaminan seperti itu. Dicarinya mulai dari praktek sampai S3 tambah kursus, tambah seminar, tambah apa? Tra tambah macam-macam ini Adapun kalau belajar agama Islam ya cukup kalau tauhid ya satu kitab saja ya itu pun hari pertama terlambat, hari kedua enggak masuk, hari ketiga sakit, hari keempat hujan. Hari kelima ketiduran misalnya. Nah ini. Ini hati-hati yang seperti ini. Baik. Berikutnya, Ikhwani wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. <tuh> Faidah yang kedua Dari hadis yang kedua Bahasanya Keutamaan tauhid adalah orang Pelaku tauhid mendapatkan janji Tahrimunar Diharamkan neraka Mana yang didapatkan ya, Sesuai dengan kadar tauhidnya Mana yang didapatkan sesuai dengan Kadar tauhidnya sesuai dengan Kadar amalannya tadi Perinciannya sama seperti tadi Baik, kemudian yang berikutnya keberapa, berapa? Hadis yang ke ke tiga. E, dalil yang ketiga ya, hadis yang kedua tapi dalil yang ketiga. Wa Nabi Saidina Al-Khudri radhiyallahu anhu wa an sallallahu alaihi wasallam qala, "Qala Musa ya Rabbi alimni shay'an adzkuruka wa ad'uka bih." Dan dari Abu Said Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Musa berkata, "Wahai Rabbku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang saya dengan itu bisa memujimu dan menyanjungmu serta berdoa kepadamu." Itu kurang lebihnya arti "adzkuruka wa ad'uka". Adzkuruka mengingatmu di sini maksudnya saya mengingatmu di sini, maksudnya saya menyanjung dan muji dengan e, kalimat atau kata yang akan atau tikir yang akan diajarkan oleh Allah tadi. Waatu kabi dan saya berdoa bih dengannya, maksudnya saya bertawasul dalam berdoa dengan e, kalimat tersebut karena di antara bentuk tawasul yang syari yang ada dalilnya adalah men menyebutkan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan isi doa misalnya hmm? tawasul syari itu misalnya seperti itu seperti ya gafur ya gafuru ya gafuru ikfirli Ya ikfirli ya rahmanu ya rahimu irhamni misalnya. Sesuai dengan isi doanya. Disebut nama Allah yang sesuai dengan isi doanya secara apa? zahir dari makna yang terkandung dalam nama Allah tersebut. Qal kemudian Allah taala berfirman. Jadi ini hadis tapi di dalamnya menyebutkan firman Allah itu namanya hadis qudsi lafaznya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maknanya dari Allah. Tetapi kalau Al-Qur'an Allah berfirman Lafad dan maknanya darinya. Kalau Allah berfirman dalam hadis itu Lafadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan. yang bersabda. Tapi maknanya dari Allah taala. Baik. Qul katakan ya Musa wahai Musa, la ilaha illallah tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Qal. Ya, saya ulangi. Qul katakan ya Musa. Wahi Musa. La ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Qal. Lalu Musa. Ya, bertanya. Ya Rabbi. Atau uh, berkat, berkata. Ya Rabbi kullu ibadika yakuluna hadha. Wahai Rabku. Setiap hamba-hambamu mengatakan dikir ini artinya Nabi Musa alaihi menginginkan zikir yang khusus bagi beliau bukan zikir yang banyak orang berzikir dengannya memohon keistimewaan kepada Allah taala Lalu Allah taala berfirman di sini qul Allah taala berfirman ya Musa wahai Musa la au anna samawati sabah, Mulailah Allah di sini menyebutkan keutamaan kalimat Tauhid la ilaha ilahaillallah. Kalau seandainya langit-langit yang tuju Waamirahunna dan penduduknya gairi selainku maksudnya dari makhluk, karena selain Allah itu makhluk. Walarohina sabak dan bumi-bumi yang tuju fi kifatin dalam satu anak timbangan. Walailailallah dan kalimat la ilailallah fikfatin dalam anak timbangan yang lainnya pada anak timbangan yang lainnya saya ulangi malatbihinna la ilailallah tentulah lebih berat timbangan la ilailallah hadis ini sahih jelaskan ibnu Hibban dan al Hakim Dari hadis ini menunjukkan betapa keutamaan Tauhid berupa berat timbangan Tauhid mengalahkan timbangan langit serta makhluk penghuninya dan bumi. Jadi sangat berat sekali. Tentu bukan sekedar ucapan saja. Mau zim seorang itu zikir seribu kali. La ilai lallaha, la ilai lallaha, la ilai lallaha atau ribuan kali bahkan. Tapi tapi kalau ternyata di hatinya ada ketakutan kepada jin penunggu desa ini, dia seperti itu dia bisa menimpakan musibah sebagaimana Allah menimpakan musibah, maka percuma saja ucapan-ucapan tersebut. Jadi ucapan la ilaha illallah di sini ucapan yang terpenuhi syarat-syaratnya untuk bisa mendapatkan keutamaan tersebut, bukan asal mengucap saja butuh keyakinan, butuh melakukan tuntutan amalan di situ, harus ikhlas, bersih dari syirik, untuk bisa mendapatkan timbangan yang berat dari timbangan amalan la ilah illallah dari sini ikhwan wa akhfati fiillah wa rahimahkumullah Mengapa kita harus fahami bahwasannya ini bukan sekedar ucapan saja? Karena di dalam hadis yang lainnya terdapat riwayat bahwa ada ahlu tawhid yang mengucapkan la ilaha illallah di suatu ya, di dunia ini yang keluar dari neraka. Artinya sempat disiksa di neraka. Itu. Yang memungkinkan dia eh, orang yang alul tauhid yang sempat masuk ke dalam neraka tersebut, memungkinkan tipe orang-orang yang eh, timbangan tauhidnya eh, dan, amal, dan eh, amal kebaikan yang lainnya lebih ringan daripada timbangan dosa dosanya. Sehingga eh, maksudnya memungkinkan dia tipe timbangan tauhidnya yang ringan tidak seberat langit dan penduduknya dan seterusnya tadi maka perlu apa perlu sikap seorang muslim itu menggabungkan dalil-dalil menggabungkan dalil, dalil tidak boleh mengambil sebagian dalil kemudian menolak dalil yang lainnya menggabungkan dalil dalilnya Oh maksudnya barang siapa yang mengucapkan la ilai Allah akan diharamkan dari neraka pada hadis yang sebelumnya Oh itu ucapan yang ikhlas terpenuhi syarat-syaratnya gitu Bukan sekedar mengucapkan saja sementara masih syirik Apalagi mengucapkan la ila illallahnya sambil ngalah berkah di depan kuburan nah, Ini enggak, enggak, apa, enggak cocok hataman Al-Quran di depan kuburan ngalah berkah yang syirik Padahal di dalam Al-Quran sangat mendominasi ajaran Tauhid Kok sampai dibaca apalagi sampai ayat wa ibudullah wa la tusyriku sambil geleng-geleng, sambil ngusap-ngusap usara diusapkan apa namanya? ke tubuhnya yang sakit, nyala berkah yang syirik. Ini ayat yang dibaca wa ibudullah wa la tusyriku Ada dua keumuman dalam wa la tusyriku bihi syai'a dia santai-santai aja padahal itu perintah untuk beribadah kepada Allah wa ibudullah wa la tusyriku bihi syai'an perintah untuk beribadah kepada Allah saja dan menghindari kesyirikan baik yang terakhir tell yang terakhir wali tirmidhi wa dan diberi tahu oleh Atirmiti At dan diaskankan oleh beliau. An-anasin Rasulullah Anhu dari anas Rasulullah Anhu sama Saya mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Qaalillahu Taala Allah Taala berfirman, Ya Ibu Adam, Wahai Ibu Adam, Wahai uh, manusia, lau atai tani mikroabil arwih Kalau seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh atau hampir sepenuh bumi kesalahan-kesalahan." Semalakita nih. Kemudian engkau menjumpai kula atau sirikubi saya. Dalam badan engkau tidak menyikutkanku dengan sesuatu apapun. Riak-riaknya, pamernya sudah ditobati. Memakai jimat yang syiriknya sudah ditobati. La la atai itu khabir kurbiah saya aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh atau hampir sepenuh bumi pula. Oh, masyaallah, keutamaan tauhid ini uh, rugi sekali, rugi. Kalau belajar tauhid itu sambilan, belajar tauhid itu tidak sistematis, belajar tauhid hanya tematik-tematik uh, yang enggak terskriptulum, uh, apalagi enggak belajar, belajar tauhid sama sekali, lebih-lebih lagi rugi besar. Tapi kalau seorang itu berusaha keras belajar tauhid, semakin hari semoga kecintaannya kepada Allah semakin besar, semakin besar kecintaan kepada tauhid semakin besar, terngiang-ngiang dalam setiap hembusan nafasnya, wa ma'khulak tul jinnawal inza illaliyah abudun. Tujuan hidupku ini agar berucap yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Allah dan agar melakukan perbuatan yang dicintai oleh Allah itulah ibadah yang dimaksud dalam wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah hakikatnya menghamba kepada Allah. Ini hakikatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hmm. Maka insyaallah dia akan akhiri hayatnya dengan mengucapkan la ilaha illallah. Akhir hayatnya di atas tauhid yang sah, bahkan mungkin tauhidnya tinggi dan seterusnya Ini juga menunjukkan, menunjukkan keutamaan tauhid dan betapa luasnya rahmat Allah dan ampunannya dan apa lain dengan orang-orang khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar yang dibawa kesirikan ini khawarij kita katakan Wahai para teroris. Perhatikan ini eh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih ini ini hadisnya sahih betapa dosa itu kalau dibawa kesyirikan asal dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa kesyirikan dia telah telah tobat di dosa kesyirikan dia masih membawa dosa memungkinkan Allah akan mendatanginya dengan membawa apa? Mem, mendatanginya dengan ampunan hmm, e, yaitu sepenuh bumi atau e, dengan ampunan yang besar maksudnya lah atai tukar pikrobihamagfirotan kalau seandainya tadi terjemahannya kurang atau tidak tepat maka saya terjemahkan sungguh benar-benar saya akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi atau, semisa, atau hampir sepenuh bumi karena kurab di situ artinya sepenuh atau hampir sepenuh. Sementara hanya adalah bumi. Baik, masya Allah ringkas kata. Eh, bab tentang keutamaan tauhid ini begitu begitu -be begitu menggiurkan, demikian menggiurkan. Dapat keamanan dan petunjuk dunia akhirat, dapat tahrimun nahr, dapat ampunan yang besar, timbangannya berat tu. Apa enggak kepingin gitu faham tauhid dengan terperinci? Apa enggak merasa rugi enggak faham tauhid secara terperinci? Apa cukup puas? dengan membiarkan diri tahu tauhid, tauhid secara global saja apalagi kedudukan Tauhid yang demikian tingginya tadi di bab yang pertama nah bab yang ketiga kurang 35 menitan Insyaallah bab yang ketiga ini hanya tiga dalil Insyaallah cukup Bab man haqqa tauhid dakhul jannah bighair hisab. Bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sempurna dakhulul jannata bighair hisab, maka akan masuk surga tanpa dihitung-hitung amalannya. Haqqa di situ merealisasikan tauhid dengan sempurna, bertauhid dengan sempurna. Bukan asal bertauhid. Hak kau di situ bertauhid dengan sempurna, bukan asal bertauhid. Kemudian disebutkan ganjarannya orang yang sempurna tauhidnya masuk surga tanpa Hisab tanpa adab, tanpa hisap. Saya ulangi, masuk surga tanpa hisab Perlu diketahui kalau tanpa hisab Pasti tanpa adab Kalau tanpa adab Masuk surganya belum tentu Tanpa hisap Jadi walaupun penulis tidak mengatakan Tanpa adab ini konsekuensi Logis Tanpa dihitung-hitung amalnya pasti Tanpa adab Tetapi kalau masuk surga Tanpa adab Hmm kalau masuk surga tanpa atap Bisa jadi dia masih dihisap Cuman misalnya Timbangan amal kebaikannya Lebih berat daripada amal Keburukannya Setelah dihisap Dia masuk surga tanpa atap Cuman kan dihisap duluan Kalau dia orang kaya raya sekali Hisapnya lebih panjang lagi Lebih lama lagi Tapi hasil akhirnya Masuk surga tanpa hisap Eh, masuk surga tanpa adab, ketemu deh dengan orang yang masuk surga tanpa hisap, ketemu jadi satu. Dulu, dulu, ha? sama-sama dimahat ilmiya. Gua misalnya, masyaallah. Semoga seluruh yang hadir di sini mendapatkan karunia masuk surga tanpa hisap tanpa adab. Allahumma amin. Dan diantara ciri khas orang itu dipenuhi harapannya. Adalah Dia Biasakan dirinya berdoa Nah mulai sekarang Kalau yang belum terbiasa berdoa Untuk dimasukkan surga Oleh Allah tanpa hisap tanpa azab Mulai sekarang anda biasakan Antara azan dan nikoma ya, ya Allah masukkan kami Masukkan saya ke dalam surga Tanpa hisap tanpa azab Karena masuk surga itu kan macam-macam Tadi ada perinciannya Macam-macam prosesnya yang paling tertinggi adalah Masuk surga tanpa hisap tanpa pa'adab Baik Ikhwan fila rahimani wa rahimakimullah Perlu kita Ketahui perbedaan bab ini Dengan bab yang sebelumnya Bab ini Lebih tinggi tingkatannya Saya ulangi Bab ini dengan bab sebelumnya ada persamaan Sama-sama dijelaskan di dalamnya tentang Fadlut Tauhid, keutaman Tauhid Bagi pelakunya Hanya saja ada perbedaannya Bahwasannya bab ini lebih tinggi tingkatan keutamaan Tauhidnya Daripada bab yang sebelumnya Bahkan bab ini adalah puncak harapan ahli Tauhid Puncak pahala, ganjaran al-tauhid masuk surga, nggak usah dihitung hitung amalannya, nggak usah di dan tidak diadab. Masya Allah. Oleh karena itu kita ingin tahu bagaimana toh tahku tauhid, hakku kau tauhid, menyempurnakan tauhid, merealisasikan tauhid dengan sempurna itu bagaimana toh bentuknya? Apa tiket minimal untuk bisa masuk surga tanpa hisap, tanpa adab? Jadi di dalam judul bab ini ada satu kunci yang kita penasaran ingin tahu bagi yang belum mengetahuinya, yaitu manhak khatohit, hak khatohit, kelas pentakhid tawhid, yaitu alul tawhid yang sempurna itu seperti apa minimalnya untuk bisa masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Itu yang akan kita pelajari di sini, insya Taala baik Untuk mengetahui itu Perlu Anda ketahui Bahwa Tingkatan Tauhid dan Iman Tingkatan Tauhid dan Iman itu ada tiga Kalau disimpulkan dari dalil-dalilnya Inilah yang namanya pembagian Tadi kan belajar taksili adalah yang mendasar dan sistematis tadi, metodologis tadi itu kan diantara ciri khasnya adalah belajar pembagian-pembagian. Nah, ulama menyimpulkan dari dalil-dalilnya, Tauhid itu bertingkat-tingkat, iman itu bertingkat-tingkat. Ada tiga tingkatan, yang pertama aslul Tauhid wa aslul iman. Kita berbicara Tauhid, kata Tauhid saja yang kita sebutkan. Tapi ini bisa juga diungkapkan dengan dalam masalah iman asalut tauhid. Yang kedua kama lut tauhid al-wajib, kama lut tauhid al-wajib. Yang ketiga kama lut tauhid al-mustahab. Ini tingkatan-tingkatan tauhid yang nanti bermanfaat. Tingkatan yang mana yang menyebabkan saya bisa masuk surga tanpa ijab tanpa tak Makanya dibagi-bagi seperti ini, biar jelas meraihnya biar jelas. Saya ulangi, tingkatan paling bawah asrul tauhid, dasar tauhid. Tingkatan di atasnya kama tauhid al wajib, kesempurnaan tauhid yang wajib. Tingkatan di atasnya lagi, Kamalut Tauhid Al-Mustahab, kesempurnaan Tauhid yang sunnah. Apa maksudnya asul Tauhid? Adalah sebuah tingkatan bertauhid yang pelakunya telah meraih sesuatu yang menyebabkan sah keislamannya. Jadi asal sah saja keislamannya itu berarti dia sudah ada pada dirinya asal tauhid dasar tauhid akar tauhid pokok dari tauhid konsekuensinya sesuatu itu dikatakan asal ini istilah ya terminologi karena setiap disiplin ilmu itu ada terminologinya dalam disiplin ilmu tauhid ilmuyah dikenal uh, terminologi asal Asal tauhid, asal iman. Kalau ulama dalam kitab-kitab mengucapkan itu, fahami dengan yang saya jelaskan ini. Sesuatu dikatakan asal tauhid itu konsekuensinya, kalau nggak ada asal, nggak ada dasar ini, hancur secara totalitas tauhid seorang, bangunan tauhid seorang. Artinya keluar dari agama Islam. Kafir. Kalau nggak ada aslutohid nggak sah keislamannya. Kalau tadinya muslim dia keluar dari agama Islam, itu konsekuensi asal. Sesuatu dikatakan aslutohid. Kemudian yang kedua adalah Kamalut Tauhid yang wajib Yaitu kesempurnaan Tauhid Yang hukumnya wajib dipenuhi Kesempurnaan Tauhid Yang hukumnya wajib Dipenuhi Jadi jangan berpikir kan cuman enggak sempurna saja tauhidnya Ustaz. Iya, tapi sesuatu yang enggak sempurna itu ada yang wajib, ada yang sunnah Ini yang tipe yang wajib dipenuhi. Konsekuensinya sesuatu dikatakan kamal tauhid yang wajib kalau enggak terpenuhi maka berdosa. Dia dikatakan terluput kesempurnaan darinya dan berdosa. Karena kesempurnaan wajib yang tidak terpenuhi. Dan konsekuensinya dikatakan orang sampai pada kamal tauhid yang wajib harus ada aslul tauhidnya. Karena enggak mungkin bangunan di atas asel itu bisa ber tegak berdiri kalau enggak ada aselnya. Jadi orang kalau sudah bisa meraih kamal tauhid yang wajib pasti pada dirinya ada aslul tauhid. Cuman plus ada tambahan kamul tauhid yang wajib. Kalau seorang sudah mencapai kamul tauhid yang mustahab, maka pasti dia harus ada asalnya dulu gitu. Enggak mungkin karena ini e, menyebabkan seorang bisa bernilai tauhidnya. Kalau enggak ada ini, enggak ada asal, enggak bernilai sama sekali tauhidnya. Seluruh amalannya gugur yang sudah pernah diamalkan kalau seandainya dia melakukan sesuatu yang merusak asli Tauhid. Dengan apa terwujud Kamal Tauhid yang wajib? Dengan melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram-haram. Menghindari yang haram-haram. Kamal Tauhid yang mustahab sekarang. Untuk bisa sampai pada tingkatan kamal utakut yang mustahab Berarti harus ada dua tingkatan yang sebelumnya Dengan apa didapatkannya dengan melakukan yang sunnah-sunnah Konsekuensinya apa kalau gak ada kamal utakut yang mustahab Dia terluput ganjaran pahala keutamaan tapi enggak sampai dosa apalagi dikatakan kafir enggak jauh dosa saja enggak yang dosa itu kalau hilang kesempurnaan yang wajib dan enggak terpenuhi asli tauhid atau enggak terpenuhi asli tauhid dua-duanya salah satunya saja itu bisa dikategorikan pelakunya berdosa kan kalau yang hilang asrul tauhid dosanya pol paling di paling besarnya karena keluar dari agama Islam. Nah, di kitab tauhid ini menjelaskan tentang tiga tingkatan ini. Jadi 67 bab ini hakikatnya intinya menjelaskan sesuatu yang bisa menjaga asrul tauhid Sesuatu yang bisa memenuhi Kamal utawid yang wajib dan sesuatu yang bisa Memenuhi kamal utawid yang mustahab Masya Allah Nah apa hubungannya Dengan masuk surga tanpa hisap tanpa pa'adab Kelas pentah Kiktawhid Itu minimalnya Harus punya Tiket Kamal utawid yang wajib Itu luasnya rahmat Allah itu sudah bisa masuk surga hmm. tanpa hisab, tanpa adab Apalagi sampai amal tauhid yang mustahab. Pendasaran seperti ini penting. Agar kalau Anda nanti nanti kan ada ada dalil yang ketiga dalilnya kan cuma tiga Yang ketiga ini dalil tentang Tipe 70 ribu orang yang masuk surga Tanpa hisap, tanpa adab Di antara ciri khasnya mereka tidak minta rukyah Terus Saya sudah terlanjur minta rukyah Ustaz. Bisakah saya masuk surga tanpa hisap, tanpa adab Nah pertanyaan seperti ini Tidak perlu muncul sebetulnya Kalau sudah tahu pendasarannya seperti tadi Tiket minimal Untuk bisa masuk surga tanpa hisap, tanpa adab dia terpenuhi apa? yaitu tingkatan kama luthuhi yang wajib. Asal dia enggak melakukan asal dia sudah bersih dari dosa. Baik dosa meninggalkan kewajiban maupun dosa melakukan keharaman, akhir hayatnya itu bersih sudah. Dapat dia tiketnya. Padahal meminta rukyah tanpa ada kebutuhan itu hukumnya makruh saja, enggak sampai haram begitu. Jadi harus pandai-pandai milah-milah. Saya khawatir tidak cukup karena dibatasi 230. tiga itu, itu nanti akan saya share linknya. Bagaimana cara masuk surga tanpa hisab tanpa adab beberapa seri. Di situ akan saya jelaskan dan termasuk fatwa-fatwa ulama kalau orang sudah terlanjur minta rukyah bagaimana bisa masuk surga tanpa hisab tanpa adab bahkan bukan terlanjur lagi. Bahkan dia sudah tahu dalilnya 70 ribu orang masuk surga tanpa isat tanpa adab Itu ciri khasnya tidak minta rukyah Pada saat membutuhkan Kemudian Dia suatu saat menghadapi masalah Berobat Kesana kemari gak sembuh Dia sulit mendapatkan obat lain kecuali Meminta rukyah Kecuali kai Yaitu dengan memanaskan besi untuk pengobatan uh, ditempelkan ke badan. Gimana ini? Padahal membutuhkan sekali. Apakah itu kalau dengan sengaja seperti itu apakah kemudian terhalangi dari kriteria masuk surga tanpa hisab tanpa azab? Kembalinya kepada asrul tauhid, kamalul tauhid, kamalul tauhid al-wajib dan al-mustahab -al tadi. Baik. Mari kita masuk dalil yang pertama. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu ummah. Dua, qanitan lillah. Tiga, hanifan. Empat walam Yakub walam Yakub minal musyrikin. Ini ciri khas Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa dibawakan pada bab manhak atau dahul jan Nabi Qaris abla Adab? Karena Nabi Ibrahim adalah salah satu pemuka orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa Adab. Maka kalau kita ingin mencontoh masuk surga tanpa hisab tanpa Adab, mencontoh beliau contoh sifat-sifatnya yang empat ini. Itu maksudnya. Saya membawakan dalam ini satu ummah. Ummah itu adalah imam. Imam itu berarti terkumpul pada diri Nabi Ibrahim seluruh sifat-sifat baik manusia, sehingga pantas jadikan contoh suri teladan diikuti imam pemimpin dalam hal kebaikan, pengajar kebaikan. <tuh> Faedah yang bisa kita ambil di sini, Kalau pengen masuk surga tanpa isap, tanpa adab Maka jangan terlambat dari Atau jangan pernah Tidak menjadi terdepan dalam seluruh Hal-hal kebaikan Kalau bisa kayak Abu Bakar Siddiq gitu Tidaklah disebutkan Kalau bisa seorang itu setiap Hal-hal kebaikan dia terdepan Tidak disebutkan eh, Anggota Sof pertama Salat jamaah kecuali ada namanya dia Tidaklah disebutkan daftar orang yang suka puasa Senin Kamis Kecuali ada nama dia Tidaklah disebutkan Orang-orang yang semangat taklim Menghadiri majelis taklim Kecuali ada nama dia Tidaklah disebutkan Orang yang semangat mengurus kajian sunnah Kecuali ada nama dia Tidaklah disebutkan Kebaikan berupa kerja bakti ya. Di kos-kosannya Karena perjanjiannya kerja bakti sebulan sekali Seluruh anggota kos wajib kerja bakti Itu kebaikan toh Memenuhi perjanjian Sesama muslimin Maka ada namanya terdepan Paling rajinnya dia Itu baru mencontoh Nabi Ibrahim AS Qanitalillah Apa Tafsiran qanitalillah Al-Qunud itu dawa muta'ah Terus menerus taat, terus menerus taat. Bukan Ramadan sudah selesai, alhamdulillah tercapai target, hatur sekian, sekian kali, anu sekian kali. Sekarang saatnya berleha-leha, hari raya, saatnya terlambat, apa? E, sholat berjamaah, saatnya malas bangun subuh, saatnya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Kita diperintahkan untuk beribadah Dalam Al-Quran Kita diperintahkan untuk beribadah Sampai kita meninggal dunia Terus Hanifah Hanif itu Aslinya maknanya adalah Bengkok atau Melenceng Tapi maksudnya disini adalah Melenceng dari jalan kaum musyrikin Sehingga diartikan lurus Aslinya Al-Hanaf itu kurang lebihnya demikian harokatnya itu melenceng, cuman di sini maksudnya adalah melenceng dari jalan kaum musyrikin. <tuh> hanif dan khanif lillah itu dua hal yang saling berkonsekuensi. Artinya kalau Nabi Ibrahim Alaihissalam dikatakan hanif pastilah khanif lillah, kalau dikatakan khanif lillah pastilah hanif. Mengapa demikian? Karena melenceng dari jalan kaum musyrikin itu berarti melenceng dari tiga perkara yang buruk ciri khas kaum musyrikin apa? ciri khas kaum musyrikin tiga, jalan kaum musyrikin itu tiga syirik bid'ah maksiat makanya kalau pelesiran jangan ke negeri kafir ke negeri musyrik kalau apa namanya jalan-jalan jangan ke pulau yang banyak kaum musyrikinnya banyak penyembahan selain Allah karena masyarakat di situ biasanya kelakuannya kalau bukan syirik bid'ah ya maksiat baik maka kalau seseorang itu hanif meninggalkan bid'ah syirik bid'ah dan maksiat maka pastilah orang ini dikatakan taat kalau kehidupannya seperti itu Sepanjang hidupnya seperti itu. Dikatakan dia senantisa taat. berarti qadidillah. Karena gak ada dosa setelah tiga dosa tadi. Dosa besar masuk maksiat. Dosa besar selain bid'ah. Dosa kecil masuk maksiat. Sudah gak ada dosa lagi. Setelah tiga ini. Syirik, bid'ah, dan maksiat. Berarti kan taat. Berarti Walam ya kuminal musyrikin dan beliau bukan termasuk golongan kaum musyrikin. Artinya beliau <coughs> memisahkan diri beliau dengan kaum musyrikin dengan hati, lisan dan badan. Tak ada teman setia kaum musyrikin, tak ada. Apalagi pemimpin hmm. setia non-Muslim tak ada. Ini tuntutan bertauhid itu seperti itu. Nabi Ibrahim adalah imam ahlut tauhid ranking 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri khasnya beliau memisahkan diri dengan kaum musyrikin dengan hati, lisan dan badan hati mengingkari dia beliau mengingkari kesyirikan kaum musyrikin beliau tidak memperkuat barisan badan beliau tidak memperkuat barisan kaum musyrikin tidak runtang-runtung jadi teman setianya kaum musyrikin enggak satu partai dengannya runtang-runtung hmm? menjadi teman dekat dalam satu partai tidak begitu hmm? itu konsekuensi dari Tauhid dia memisahkan diri jelas ini kelompok ahlu Tauhid dan itu kelompok ahlu syirik sehingga tidak berkumpul jadi satu partai-partai orang-orang yang musyrikin dengan ahlu Tauhid tidak menjadi satu menjadi maksudnya menjadi teman setianya berkabung mendukung program-program kesyirikannya tidak baik kawan villa rahimani warahimakumullah itu empat ciri khas kalau kita ingin masuk surga tanpa hesab tanpa adab yang berikutnya waladhinahum birabbimla yusyrikun dan orang-orang yang terhadap rob mereka mereka tidak menyekutukannya Kalimat tidak menyekutukannya ini pun konsekuensinya adalah tidak menyekutukan Allah dengan hawa nafsu. Maksudnya bagaimana? Dia tidak melakukan dosa, berusaha untuk tidak melakukan dosa. Artinya dia berusaha bersih dari dosa kalau terhancur melakukan. Mengapa demikian? Karena sebagian salaf mengungkapkan maksiat itu... Nau'un minasyir Suatu macam kesyirikan Karena apa? Menyekutukan dengan Hawa nafsu Mendahulukan hawa nafsu Dia tahu Allah tidak mencintai Perbuatan maksiat Bahkan Allah membencinya Tapi dia dahulukan Hawa nafsunya Keinginan hawa nafsunya Sehingga dia terjatuh dalam Nah, kemaksiatan yang di bawah kesyirikan. Nah, ini namanya hakikatnya apa? Nah, ada unsur semacam penyekutuan. Begitu. <tuh> Sehingga walladzina la yusyrikun konsekuensinya bukan hanya meninggalkan syirik. Ini ciri khas orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab ini. Ayat yang kedua ini, ini bukan <tuh>. Konsekuensinya hanya bukan tuntutannya hanya meninggalkan syirik tapi juga meninggalkan bidah dan kemaksiatan karena pada bidah dan maksiat yang di bawah kesyirikan tetap ada unsur semacam penyekutuan. Sebagaimana pernyataan sebagian sal as-salafus saleh. Sehingga konsekuensinya mengamalkan ayat ini ya meninggalkan syirik, bidah dan maksiat. Atau kalau terlanjur melakukan bertaubat sehingga hasil akhirnya meninggal dalam keadaan bersih dari Dosa, sehingga dapat tiket minimal masuk surga tanpa hisab tanpa adab karena dia sampai pada derajat kamilu tauhid yang wajib walaupun nggak sampai yang sunnah. Kalau ciri khas pada ayat yang pertama itu kamilu tauhid yang sunnah yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim Alaihissalam, bagaimana nggak senantiasa taat? Bagaimana enggak terkumpul pada dari beliau seluruh sifat-sifat kebaikan manusia sehingga dikatakan ummah yaitu imam. Ini kan ciri khas kamil tauhid yang mustahab ini ayat yang pertama ini. Ayat yang kedua ciri khas kamil tauhid yang wajib. Tapi dua-duanya ketemu di surga. Maksudnya ketemu hasil akhirnya di surga berupa masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Nah sekarang dalil yang terakhir panjang dalilnya intinya pada humul la yastarqun wala yaktawun wala yataghayyaruun <coughs> waala rabbihim yatawakkalun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 70000 orang yang masuk surga tanpa hisap, tanpa azab yang diriwayatkan hadis ini oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang selainnya Mereka adalah humul ladina la Mereka adalah orang-orang yang tidak meminta diruqyah. Ruqyah, qaf ya, bukan ruqyah. Terkadang mungkin tidak terbiasa bahasa Arab. Ada yang kesurupan, yuk di ruqyah. Ruqyah itu dinazar, dilihat. Kamu mau nazar apa mau merukyah? Merukyah itu pengobatan dengan pembacaan <tuh> ayat-ayat Al-Quran atau doa, doa ataupun lafadz-lafadz tertentu. Kamu mau mengobati atau mau menadar, ruqyah apa ruqyah? Sama dengan kalau ramadan itu takjil sama takjil, takjilan yuk keliru. Takjil pakai Hamzah itu justru melambat-lambatkan, menanti-nantikan, nanti dulu, mengakhirkan itu takjil. Takjilan, tapi kalau ditarik ke tenggorokan takjil baru menyegerakan yang kamu menyegerakan buka atau menunda nanti habis terawah takjilan atau takjilan nah, cuman apa e, karena tidak paham bahasa Arab barangkali sehingga bilangnya ruqyah takjil dan ini misalnya baik akhwadrillah Rahimani Ikhwani ikhwanikullah Rahimakumullah perhatikan di sini Layastarkun, humilladinalayastarkun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak minta dirukyah, walayaktahun dan, dan tidak melakukan kay. Bukan uh, sebatas syarah yang saya pelajari, bukan tidak meminta dikay, tetapi tidak melakukan pengobatan kay. Kalau yang pertama tidak minta dirukyah, kalau yang kedua tidak melakukan kay kai adalah menempelkan besi panas atau sejenisnya pada luka dan tidak selanjutnya dan tidak melakukan tatoyur tatoyur itu apa? tatoyur itu semua hal yang menyebabkan seorang membatalkan perbuatannya karena takut malapetaka atau meneruskan perbuatannya karena optimis akan beruntung Takut sehingga batalkan rencana Atau justru optimis maju Berangkat safar sekarang Pergi sekarang Alasannya apa? Karena Melihat atau mendengar sesuatu Yang tidak ada bukti ilmiah Bahwa sesuatu tersebut bisa Mendatangkan malapetaka Atau keberuntungan Menyebabkan malapetaka atau keberuntungan Kuah, kuah, kuah, kuah ada yang mati. Apa hubungannya bunyi gagak dengan kematian? Oh itu mirip suara apa kain kafar kain kafan disobek. Kuak kuak. Ini ada-ada aja ini. Terus uh, apa namanya? Ini apa? Melihat. <tuh> Orang anaknya Misalkan menyapu malam hari Orang ilok Kenapa nanti kamu besarnya uh, Membuang-buang rezeki Misalnya Ini Ini tato yuring seperti ini Atau ibunya sedang di rumah sakit Kemudian cuci-cuci piring Jatuh piringnya perang Waduh ada apa-apa Dengan ibuku di kamar operasi Memang ada banyak, ada gunting, ada, ada apa-apa. Nah ini, ini namanya tatoir, nggak ada bukti ilmiah, nggak ada hubungan ilmiah yang bisa dijelaskan antara apa namanya jatuhnya piring dengan kejadian itu, kejadian malapetaka. Nah, ini haram yang seperti ini nanti kita sampai pada babnya insyaallah Allah. rabbihim la Hmm, mungkin Sati Krimah mungkin ya Wa'ala Rabbihim Ya Tawakkalun jadi babnya yang bagian Sati Krimah yang menjelaskan InsyaAllah kemudian berikutnya Wa'ala Rabbihim Ya Tawakkalun dan hanya kepada Rob mereka lah mereka bertawakal jadi intinya Ikhwanifillah Rahimani Warahimakumullah hmm Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri khas orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab yaitu orang yang sempurna tauhid mereka dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh padahal dia membutuhkan padahal mereka membutuhkan. Tatoyur itu haram ditinggalkan. Berarti ini ciri khas kamal wajib kamal tauhid yang wajib sedangkan rukyah dan apa dan kai rukyah dan kai untuk kesimpulannya saya bacakan dalam serial artikel tersebut <tuh> bahwa meminta rukyah dan melakukan kai hukumnya adalah makruh kapan makruh makruh itu nggak sampai haram jadi kalaupun melakukan asal dia meninggalkan yang yang haram dan melakukan yang wajib dia masih terpenuhi Tingkat untuk masuk surga tanpa hisap tanpa adab, meminta rukyah dan melakukan kai hukumnya adalah makruh jika tidak ada kebutuhan. Maksudnya jika tidak ada kebutuhan itu bagaimana? Pada saat mudah mendapatkan pengobatan selain rukyah dan kai, dia masih bisa suntik halal, dia masih bisa minum parasetamol, dia masih bisa dan seterusnya. Kalau dia meminta dirukyah atau dia melakukan kai, ini makruh. Dengan demikian meminta rukyah dan melakukan kai, hukumnya adalah boleh dan tidak makruh. Kapan? Jika ada kebutuhan. Karena kaedah fikir ya, bahwa hukum yang makruh itu terangkat kalau ada hajah, kebutuhan. Jadi kebutuhan dalam usul fiqih itu ada tiga, primer, sekunder, tersier, duruliyat primer, sekunder hajiyat hajat, terus tersier takmiliyat. Kalau enggak terpenuhi yang pertama ada patokannya, batasannya misalnya terancam kematian, mati, terancam kematian, nah, bukan hanya itu saja ada penjelasannya lebih lanjut. Kemudian kalau enggak terpenuhi yang sekunder, masyakah, berat walaupun enggak sampai mati misalnya, tapi berat hidupnya. Adapun kalau enggak terpenuhi takmiliyah, enggak sampai berat apalagi mati. Cuman sekedar pelengkap, penyempurna. Kebutuhan kebutuhan menyempurna. Nah, kaidahnya kalau keharoman itu terangkat kalau keadaan yang pertama ada, yaitu doruriyat. Adapun makruh akan terangkat jadi enggak makruh lagi kapan ketika ada hajah sekunder tadi. Yang kalau enggak terpenuh jadi berat hidupnya. Nah dengan demikian meminta rukia dan melakukan kai hukumnya adalah boleh dan tidak makruh jika adanya kebutuhan. Yaitu pada saat sulit mendapatkan pengobatan yang lainnya. Minta rukia enggak masalah. Dan meminta rukyah dan melakukan kai jika ada kebutuhan seperti di atas yaitu sulit mendapatkan pengobatan yang lainnya. Maka tidaklah mengeluarkan pelakunya dari berpotensi masuk dalam golongan 70 ribu orang yang masuk surga tanpa isat, tanpa adab. Sebagai dalam hadis <tuh> Tidak masuk dalam orang yang berpotensi eh, tidak menyebabkan saya ulangi kalimatnya maka tidaklah menyebabkan mengeluarkan pelakunya dari golongan tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hikmat atau adab karena nggak makruh lagi ketika itu dan bukan yang perkara yang haram sebetulnya mungkin eh, kurang lebihnya seperti itu ungkapannya nah, adapun fatwa-fatwa ulama dan dalilnya eh, silakan dibaca sendiri selengkapnya dalam Bagaimana cara masuk surga tanpa hisap dan tanpa adab Tanda tanya, ini jawabannya. Serial 1 2 3 dan seterusnya. Baik nanti insyaallah kan saya share di apa uh, Facebook saya insyaallah taala. Nah, kesimpulannya ikhwan fillah wa bahwa di dalam dalil yang ketiga ini terdapat sebagiannya apa? kamalul iman yang wajib, sebagiannya kamalul iman yang mustahab karena sebagiannya meninggalkan yang hukumnya makruh dan sebagiannya meninggalkan yang hukumnya haram yaitu tatoiyur dan akikatnya <tuh> uh, pentakik tauhid adalah orang-orang yang merealisasikan dua kalimat syahadat. Tahkiku tawahid, hakikatnya tahkiku syahadatain Syahadatain. Mengapa demikian? Karena dengan la ila illallah Orang bersaksi la ila illallah Dia <tuh> meninggalkan kesyirikan dengan segala macamnya Dengan wa'asyatu anna muhammad rasulullah Syahadat yang kedua Dia meninggalkan bid'ah dan kemaksiatan Dan meninggalkan syirik kita dan maksiat ini tiket minimal masuk surga tanpa hisab dan tanpa ada. Jadi ada tuntutannya. Asyhadu Allahilahillah berarti kita tertuntut cinta kepada Allah, cinta ajaran Allah yaitu tauhid, cinta ahlu tauhid, benci musuh Allah, musyrikin, kafirin, benci kesyirikan, lawan dari tauhid. Wa asyadu anna muhammad rasulullah Juga begitu tuntutannya cinta Kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berarti benci bid'ah Lawan dari sunnah Cinta kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berarti benci musuh Yang musuhi beliau Cinta kepada ahlu sunnah Berarti benci kepada ahlu bid'ah Jadi syahadatan itu Bukan kalimat kosong Dari makna dan tuntutan Ada makna dan tuntutannya dan kalau ini direalisasikan Maka mereali, Berarti telah merealisasikan Tawahid dengan sempurna Karena dengan bersahadat La ilah illallah Bersahadat la ilah illallah Bersih dari syirik Ketika meninggal dunia Kalau bisa sempurna dia Merealisasikannya Dengan bersaksi Wa asyadu anna muhammad abduhu wa rasul Bersih dari bid'ah dan kemaksiatan pada akhir hayatnya jika dia sempurna apa eh, melak pelaksanaan tahtnya hmm. yaitu dia <coughs> menutup akhir hayatnya begitu maksudnya dengan bersih dari kesyirikan kitab ah, dan eh, kemaksiatan berarti sudah selesai eh, bab yang ketiga alhamdulillah tinggal <coughs> bab yang keempat esok hari insyaallah taala al khauf minasyirk ya yeah. <coughs> wa warahmatullahi wabarakatuh